muslim di jakarta ini kan hadir berkat subhanallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi nah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa <tongue> na'udzubillahi min syururi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 Fatin asdak al hadith kitab Allah, bukhair al hadi, hadi Muhammadin, sallallahu alaihi wasallam, wshar al amuri mhdha dhuha. K muslimin muslimat para hadirin hadirat di masjid al hasana terpancar janata rahimani wa rahimakumullah serta para Pendengar setia Radio Muslim 1467 AM Dimanapun anda berada Rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah kembali pada sembatan malam hari ini Tanggal berapa dul hijah? Tiga ya. Tiga apa empat? Empat dul hijah Karena sudah masuk waktu bangun Pada tanggal empat dul hijah Hari-hari yang paling yang amal saleh di dalamnya paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu kembali untuk mengkaji kitab Riyadus shalihin Masih e, melanjutkan bab ke 50, yaitu bab Babu, ar, babu Al khauf bab tentang rasa takut. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan memasuki hadis yang pertama di pembahasan khauf insyaallah taala. Hadis yang cukup panjang dan cukup masyhur di kalangan para talabatil ilmi yaitu hadis ibn Mas'ud tentang penciptaan manusia di kandungan ibunya. Berkata alimam an Nawawi, rahimahullah Taala, wa amalah haditsu faghsiratun jida. Adapun hadis-hadis yang membicarakan tentang khawf banyak sekali. Fanatku minha torfan. Maka kami akan Menyebutkan sebagiannya Kata Al-Imam Al-Nawri Rahimahullah Ta'ala Wabillahi taufik. Yang pertama adalah Ali bin Mas'udin Radhiallahu Ta'ala Anhu Dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud Abdullah ibn Mas'ud Radhiallahu Ta'ala Anhu Mudah-mudahan Allah meridhainya Kalau dia berkata Haddathana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Telah menceritakan kepada kami Haddathana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam utusan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Ini siapa? Nabi Muhammad Sallallahu <tellan> Alaihi Wasallam Wahuwa s-sadidu al-masduku Kata ibnu Masud, radhiyallahu wa huwa as-sadiq al-masduq. Dan Rasulullah saw ini adalah as-sadiq al-masduq. Apa arti as-sadiq al-masduq? Diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh al-Sayyid as-sadiq fi ma yuhabiru bih. Shadiq itu artinya dia jujur dalam setiap yang dia kabarkan. Fima yaqulu dia jujur jujur dalam setiap perkataannya. Benar dalam setiap perkataannya. Di perkataannya tidak mengandung apa? Tidak mengandung kedustaan. Shadiq. Ya dia ya, jujur dalam perkataannya dalam apa yang dia kabarkan al-masduq artinya adalah dia atau artinya adalah uh, sadiqun fi ma yukhbaru ilaihi wa fi ma yuhha ilaihi Setiap yang dikabarkan kepadanya adalah benar. Setiap yang diwahyukan kepadanya adalah benar. Jadi kalau shadiq itu artinya materi perkataannya senantiasa jujur. Kalau masduk yang dikabarkan kepada beliau wahyu itu benar. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahawa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Namanya beritakan Ada sumber dan ada pemberitaan Ya kan Sebagaimana kita Menyampaikan sesuatu Kita karena mendapat apa Informasi Berarti kita simpulkan Dari dua sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jujur Dan pasti benar Sisi yang pertama adalah Sisi apa dia menyampaikan Apa yang disampaikan benar Kemudian sisi yang kedua Dan ini yang pertama tentunya Sebelum dia menyampaikan Informasi yang dia dapatkan Benar Jadi dia mendapat informasi yang benar Tidak salah Dan dia menginformasikannya pun Benar ini penting dalam masalah Penyampaian Karena sebagian Manusia Ada yang sumbernya Tidak jelas Menyampaikannya Ngawur Iya kan Sumbernya tidak jelas Menyampaikannya tambah Tambah ngawur Layak jelas <tuh> Tidak jelas Walayamut katanya Dan tidak bermutu <laughs> Ya jelas walayamut <laughs> Tidak jelas dan tidak bermutu Jadi Informasi yang dia dapatkan Orang tadi itu salah Sudah gitu dia Menginformasikannya Salah pula Berarti kadibun alal kadib Khataun alal khata sudah dusta tambah dusta lagi Salah tambah salah lagi Ini sebagian orang seperti itu Sebagian lagi Informan Orang yang memberikan informasi Dia mendapatkan informasinya benar Tapi Menyampaikannya salah ya Menyampaikannya apa? Salah Mungkin salah dengar atau mungkin salah ucap Sehingga terjadi Kesalahan dalam berita Informasi benar Tapi dia menyampaikannya apa? Salah Sumbernya dari sumber benar Menyampaikannya salah Ini berarti tipe yang berapa ini? Sudah? Tiga ya Rasulullah SAW Sumbernya benar Menyampaikannya pun? benar. Orang yang tadi yang ekstrim Sumbernya salah Menyampaikannya pun? Salah yang ketiga Sumbernya benar menyampaikannya Salah Yang keempat Sumbernya salah menyampaikannya Benar Kleru juga ini. Berarti benernya orang sama ojo Ya seperti orang nembak burung Kena kepalanya Padahal dia ngincer Mincer badannya Masya Allah Langsung masih hidup Ternyata cuma kena ujung jari kakinya Masya Allah Padahal dia mincer kepala, Kepalanya Tidak sengaja yang seperti ini Dan tentu ketidaksengajaan Dalam benar informasi kayak gini Tidak terpuji Tidak terpuji Alhamdulillah Dia nyampaikannya kesalahan dan namanya kesalahan itu adalah Kesalahan tuarnya tidak sengaja benar Menyelisihi sumber yang salah Mengucapkannya apa? Benar Dan ini tidak terpuji Seperti orang yang tidak faham jalan Tapi bisa sampai tujuan Terpuji atau tidak terpuji? Sama sekali tidak terpuji Kio Mengkebenaran dok orang bilang begitu Ya. Dan nah, semuanya tentunya dengan ketetapan dari Allah. Ada lagi enggak yang tipe yang lainnya? Katanya empat inilah ya. Dan yang paling yang paling valid, paling kuat beritanya adalah yang sumbernya benar, penyampainya juga benar dan itulah yang ditegaskan oleh Abdullah ibn Mas'ud. Bahawa apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi kita, Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah sidek benar, dan bahwa Nabi-Nya, Shallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikannya pun dengan sidek dengan benar. Ini ditegaskan oleh Abdullah ibn Masud, karena dia akan menyampaikan sebuah kisah. Penciptaan manusia Yang terdapat Di alam yang tidak Kelihatan dengan mata Kasat, kasat mata Yaitu di mana? Rahim ibu Rahim seorang ibu Kalau Syuhufimin mengatakan Fidhulumatin thalath Dalam kegelapan Tiga Dan Sesungguhnya rahim ibu, sesuatu yang sangat aman bagi janin. Tentu yang lebih tahu tentang kondisi rahim seorang ibu adalah dokter bagian kandungan. Atau mungkin perawat-perawat kita ini. Ya, yang pernah mungkin membedah rahim itu di kedalaman berapa, berapa lapis dari kulit luar. Ada berapa lapis, Pak? tujuh lapis jadi tujuh lapis kita kira perut dibolongi langsung kena rahim oh enggak. jadi masih bertingkat-tingkat nih ya. kulit, luar, kemudian Oke. lapisan apa? Oh, lemak, setelah oh, itu ada otot, ada ototnya juga, ya. Masya Allah kemudian apa? setelah itu fasia fasia itu yang paling keras juga. oh Masya Allah fasia dinding yang paling keras setelah itu apa lagi? Peritonium itu apa? Lapisan tipis itu ya. Lapisan tipis sapi yang tidak Yang kalau kalau di perut ayam itu putih itu tipis, ya yang bedah perut ayamnya. <laughs> kalau sapi ya berarti ya berarti gitu kan ada peritonium namanya. Ruang ruang kosong perut ya, nggak berat? Ada lagi banyak hantalan khusus. ⁇ MashAllah. Allahu Akbar Baru setelah itu rahim Rahim satu lapis atau juga berapa lapis Allahu Akbar Tiga lapis rahim Itulah tempat hidup antum dulu ya, Di perut Ibu ya, Mudah-mudahan Allah membalas mereka dengan uh, kebaikan yang sangat banyak ya, Allahu Akbar Jahitnya pun berarti juga harus bertingkat-tingkat InsyaAllah nggap visa pakai tikam jejak atau jelujur toh. Nah. Subhanallah. Abdullah ibn Mas'ud ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu khairan faedahnya. Baginda. Dia menyampaikan satu kejadian di tempat yang sangat dalam. Tempat yang sangat aman. Bagi janin seorang manusia, ya. beliau mengatakan Rasulullah SAW, Inna ahadakum yujmau halkuhu fi batni ummihi arba'inayyuman nutfatan. Sesungguhnya setiap kalian penciptaannya itu dikumpulkan di dalam perut ibunya. Arba'ina yawman nutfatan Berupa nutfah Selama 40 hari Nutfah itu cairan Setelah bertemunya Cairan lelaki Dengan sel telur yang ada di Rahim wanita atau di Hindung telur ya Di rahim wanita lah ya Maka hal itu cairan itu bertahan satu sel mani saja dari sekian juta sekian juta mani sel mani yang ada satu saja setelah bergabung dengan sel telur bertahan dalam bentuk cairan selama 40 hari dan terus sunnatullah Berproses Dengan sunatullah Cairan tersebut berproses Lama-lama memerah Memerah Memerah memerah Sampai apabila sempurna Empat puluh hari Cairan itu merahnya betul-betul merah kental Berubah menjadi apa? Ya darah Jadi berproses Ustaz Dada kesuaihan Allah subhanahu wa ta'ala Itu kan bisa menciptakan secara apa? Cepat Inilah hikmah Kasih sayang Allah Kepada Manu Siya. Coba bayangkan kalau segala sesuatu Diciptakan Allah Secara cepat Baru makan salah pondok dibuang ngerti-ngerti Baru nyentuh tanah Langsung ngomong Wush, samping kita apa? Ada daun-daun salak berbuah malah, masya Allah, kena durinya nya. Baru makan mangga sekarang musim mangga, dibuang langsung tunggu mohon mangga. Ya. Repot lagi makan sapi, sapi sambal korek mentah, loh. kita makan tumbuh yang jeruah, repot. Itu kalau segala sesuatu diciptakan dengan cepat Manusia baru pengantin Anjar, resurs, dua anak, jenggotan Masya Allah Iya <Sanian> kan Maka ini kasih sayang Allah menciptakan segala sesuatu Secara apa? Bertahap <Sanian> Manusia itu lahir dari bayi ya kan Bayi pun prosesnya lama Setelah lahir Bisa apa dia? amen terus gerakannya apa miring-miring ya kan miring kanan tadinya belum bisa balik lama-lama bisa balik setelah miring ngurak setelah itu cepat sekali merangkak <Sian> <Sian> sudah boleh anak belum <Sian> Sabar, <laughs> butuh proses. Jadi dari mengkuret itu tidak langsung merangkak, ya. ngongkok-ngongkok dulu, nongkok-ngongkok <laughs> ngongkok dulu, gitu. dan seterusnya proses. Ya. Ada yang bilang rambatan, <laughs> dari mengkuret sudah rambatan. <laughs> Tapi nyana pasang bon, ya. lupa mengide. Ya. <laughs> Tapi proses ekornya proses. Maka 40 hari itu dari cairan terus mengental, mengentan dan warnanya semakin lama merah, merah, sebagaimana diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh dunia kedokteran lebih tahu kemudian persis 40 hari dhalik. Dhalik. kemudian setelah itu setelah dia mengental dan menjadi darah merah Bentuknya masih apa? Darah di penghujung Berapa? 40 yang pertama Kemudian Gumpalan darah merah pun bertahan Selama 40 hari Seperti yang pertama Misla dalik Darah itu lama-lama makin mengental Mengental, mengental, mengental Berubah warnanya dari merah Kemudian semakin muda, semakin muda terus Sampai di penghujung 40 yang kedua Yaitu berarti masuk hari ke berapa? 80 Di penghujung 40 Darah tadi berubah menjadi Kumpalan daging Insya ya prosesnya Kumpalan daging Dan disebutkan di dalam Al-Quran Ya mutghatan mukhallaqatan wa ghayra mukhallaqatin mutghah mukhallaqah dan mutghah ghayra mukhallaqah gumpalan daging yang berbentuk dan yang tidak berbentuk jadi ada dua proses cairan 40 hari jadi darah darah 40 hari jadi apa Gumpalan daging Terus kata Sheikh Muhammad bin Salih al-Zimin Gumpalan daging itu terus bertahan Menjadi gumpalan daging Tanpa bentuk sekitar 10 hari Begitu <ganti> Ada yang Kandungan <tuh> ada. 10 hari Baru mulai terbentuk Berarti sisa berapa hari? 30 hari Mulailah dia terbentuk Meskipun bentuknya belum Jelas Pas di 40 hari yang ketiga Jumlahnya berapa? 120 hari Fumma yursalul malak Di penghujung 40 yang ketiga Diutuslah malaikat Yang ditugasi oleh Allah Untuk meniupkan ruh. Maka di 40 yang pertama ini Dia tinggal di dalam perut ibunya hidup tapi belum ada ruhnya. Si makhluk hidup Bapak berkembang, ya kan? Berkembang. Dan ini berkembang tapi belum punya ruh, belum ditiupkan ruh. Sehingga kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, kalaupun terjadi wal billah keguguran Sebelum ditubkannya roh, maka dia tidak terkena hukum syar'i apa-apa. Seorang wanita yang hamil, kemudian gugur kandungannya sebelum 120 hari, maka bayi itu atau apa namanya gumpalan daging tersebut belum dihukumi sebagai manusia. Karena belum punya roh. Karena manusia itu terdiri menjadi Terdiri dari dua Jasmani dan Ruh Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Subhanalladzi asra Bi abdihi Maha suci Allah yang telah Memperjalankan hambanya Kata para ulama Isra' mi'raj Itu terjadi dengan Badan Rasulullah SAW Dan Ruh Keduanya, dua filaf di kalangan ahlus sunnah, tapi yang rojen dua-duanya, badan naik, roh juga naik, bareng. Karena ada kata-kata abdun, hamba. Hamba itu adalah tersusun dari dua komponen, badan dan rohnya. Tapi, nah ini sebelum 120 hari keluar, gugur, ya. Kalau bahasa Arab, ya, sakoto namanya, jatuh, saktoh, keguguran. Ya. E, belum ada hukuman atau belum terkena hukuman sebagai manusia. Ini tidak dianggap sebagai mayat. Maka tidak perlu dimandikan. Tidak perlu dikafani Tidak perlu diberi nama, yang mau beri nama. Tidak perlu diakikai. Dibu, dikubur di manapun. Mau oh, di pekarangan rumahnya. Yang penting diamankan dari apa namanya? jangkauan mungkin perkara-perkara yang tidak menyenangkan di makan. Jadi kubur di manapun. Tidak disolatkan tidak dikafani, tidak dimandikan. Nah, setelah 120 hari maka ditiupkanlah ruh maka sang ibu mulai merasakan ada apa? gerakan, kerenjel-kerenjel kutik-kutik-kutik ya? insyaAllah itu bahagia sekali mas, ubah oh ya, alhamdulillah bukan hanya itu lebih penting dari hanya sekedar ditiupkannya ruh, yaitu Fayan fuhufihi ruh hidupkan ruh, wayuk marubi arba'i kalimat dan malaikat tadi diperintahkan oleh Allah untuk menetapkan menulis empat perkara empat perkara makanya saya pribadi sangat menganjurkan kepada diri saya pribadi kepada para calon bapak kepada calon ibu kalau memang hamil mengandung banyak-banyak berdoa sebelum kandungan mencapai apa? 120 hari ini pendapat saya pribadi minta kepada Allah untuk menetapkan anaknya Sebagai anak yang sa'id Anak yang bahagia Kaya. Fid dunia wal akhirat <laughs> Dunia akhirat Soalnya itu kan juga sudah ditetapkan di lawk al-mahfud Ya walaupun sudah ditetapkan dulu Nanti anaknya bakalnya ditulis di perut ibu begini Tapi kita usaha Doa Barangkali dengan doa itulah yang akan merubah takdir anak kita ini. Kata Rasulullah SAW, لا يَرُدُّلْ قَضَ إِلَّا دُعَ Tidak ada yang bisa menolak qadah putusan Allah kecuali doa. Dan doa sendiri adalah termasuk takdir. Jadi Allah menetapkan dua, kata para ulama. Kalau enggak berdoa nanti hasilnya kayak gini. Nanti kalau doa hasilnya kayak gini. Tapi kita tidak tahu apakah kita berdoa atau tidak. Maka doalah. Minta sebanyak-banyaknya. Rabbihabli minas solihin, Allahummaktubhu suada. Ya, ya Allah, jadikanlah keturunanku ini termasuk orang-orang yang suada. Orang-orang yang apa? Yang bahagia. Wala taj'alhu minal asqiya. Jangan kau jadikan dia termasuk orang-orang yang Sengsara Nah ini penting Empat perkara ini akan ditulis Apa yang akan ditulis Yang pertama adalah ditulis Rizkinya Rizki Berapa jumlahnya Banyak atau sedikit nanti jadi kaya atau jadi orang miskin, bagaimana cara memperolehnya, di mana saja dia memperolehnya, apa saja bentuknya, semua. Kalau mau rinci lagi minuman sudah ditulis, apa saja jenis minuman yang akan dia minum, sampai ditulis. Bahwa dia akan minum Es dari langit Ada yang pernah Makan es dari langit? Kita pernah di Madinah itu Hujan es sebutir-butir ini Saking senangnya Menolihat es Turun dari langit Saya ambil Saya makan itu semua sudah ditulis oleh Allah Allah kirimkan es di depan saya okay? Sudah ditulis oleh Allah Jenis minuman apapun Seorang bilang sekeren apapun Kalau memang rezekinya semuanya ditulis Rumahnya Ukurannya Jenis bangunannya Kekuatan rumahnya Semuanya sudah ditulis oleh Allah Rinci nggak ada satupun yang lolos anaknya laki-laki semua perempuan semua laki-laki perempuan kembar semua sudah ditulis anak termasuk rezeki apalagi yang termasuk rezeki sebutkan saja ada apa, -apa. kesehatan yang kaitannya dengan anak istri Istri sudah ditulis, ngelamar ditolak di mana-mana, ya, ya, ya. ngelamar diterima di mana-mana, tapi gagal. Semua <laughs> ada yang rezekinya istrinya tiga, ada yang rezekinya berapa? Empat, ada yang tidak punya istri. Jadi ini nasihat untuk kaum ibu untuk percaya dengan tulisan takdir. Ketika suaminya safar jauh tiba-tiba pulang bawa apa istri baru sudah itu takdir itu <SILENCIO> gimana lagi ya kan? makanya saya saya pernah dengar nasihat dari seorang ustaz antum Allah kenal Ustaz Khalid Samhudi hafizahullahu taala mudir pondok pesantren Ibnu Abbas di uh, Seragen Beliau mengatakan, salah satu yang harus kita ajarkan kepada keluarga kita adalah iman dengan takdir. Ini yang kurang. Jadi terkadang kita menghadapi sesuatu itu langsung berkejolak panik. Uang hilang panik, HP hilang panik. Kehilangan anak juga panik. Kehilangan keluarga juga panik. Beda dengan Ulama, sebagian ulama zaman dahulu Lagi makan Datang kepadanya tamu Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya mau mengabarkan sesuatu Ada apa-apa Sambil terus makan Si fulan kerabatmu meninggal Dia makan terus Saya sudah tahu, duduk makan Selesaikan makan, setelah selesai baru ditanya lu. Kamu tahu dari mana? Baru saya yang mengetahui. Kata Sun Ali tadi, saya tahu dari Allah. Kullu nafsit la iqtul. Oh. Semua jiwa pasti akan merasakan yang namanya apa? Kematian. Saya nggak kaget lagi. Ini sampai taraf seperti itu. Yo ya kita nggak usah terus niru-niru yang model kayaknya. Nuh, oh ya makan dulu. Nggak harus seperti itu. Cuma hikmah apa yang bisa kita ambil? Nuh oh, ternyata sampai seperti itu ilmu ulama. Keimanan ulama itu kayak gitu. Kita jangan tiru yang makan terus ya. ya. Tapi bagaimana tertanam dalam hati dia bahwasanya musibah itu pasti akan menimpa setiap orang. Musibah kematian. Kita lanjutkan Kesehatan Rizki Kekuatan Rizki Pandangan mata Semuanya Yang berkaitan dengan Rizki Sudah ditulis oleh Allah Wa ajalihi Umurnya berapa Panjang Pendek Akan meninggal di mana, Apa sebabnya Di jam berapa Kondisi ketika mati bagaimana? Itu semuanya sudah ditulis. Wa amalihi dan amalannya berjalan, duduk, tiduran, berbicara, bergerak, semuanya sudah ditulis oleh Allah. Wa syakiyun, awsa'idun. Dan apakah dia nanti menjadi orang yang syaki, orang yang sengsara, ataukah sa'idun, orang yang bah? Iya, semuanya sudah ditulis. Syekh Muhammad bin Saleh Al Sibin mengatakan bahwa ada asar bahwa penulisan ini di pelipis, kening, kening ya. Ini ya, lipis, jabin, lipis yang letaknya di day. Ini, lipis ya. Kalau kita katakan loh, bayi kecil banget umur berapa tadi 120 hari berapa senti? Mungkin 5 cm atau kurang atau lebih saya enggak tahu. Itu jabinnya segitu. Kata Syekh Muhammad bin Shalal Azimi, usah heran yang seperti itu. Ini alam-alam gaib." Kalau ansarnya sahih ya. Bahwasanya ditulis di jabin, di kening, pelipis yang kecil sekali. Ini alam-alam Di alam nyata saja sekarang kita saksikan Bagaimana kartu Yang kecil sekali di situ bisa tertulis Berbagai beribu-ribu Berjuta-juta data Itu dunia manusia Bagaimana dengan ciptaan Allah SWT Ini gak usah heran Nah Allah SWT ala Alam di asal ini cerita penciptaan selesai. Kemudian Rasulullah SAW setelah menceritakan penciptaan, dia menceritakan sebagian akhir kehidupan manusia di akhir hadis, di atau separuh hadis yang berikutnya. Beliau mengatakan, Sallallahu <tuh> Alaihi Wasallam, "Fawaladi la ilaaha wira'u dan demi zat yang tidak ada sesembahan yang berhak diibadai Dengan benar Selainnya Itu Allah SWT Inna ahadakum bi amali ahli jannah Sesungguhnya ada diantara kalian yang beramal Dengan amalan-amalan penduduk surga Amalan-amalan kebaikan Hatta yakunu bainahu wa bainaha Sehingga Jarak antara dia dengan surga tinggal sejengkal illa dira. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira. Sehingga tidak tersisa antara dia dan surga kecuali sejengkal saja. dira. dira. dira kalau ini hasta. Nah. dira. Sibr, dira illa dira. Bukan sejengkal Tinggal sehasta sejeng. Kalau ini ee, shiber ya, Shiber itu kilan Jengkal nah, Ini dirok Diroknya orang dewasa ya Sekitar 50-60 cm Mungkin ada yang lebih panjang Ada yang lebih pendek Dirok dari ujung Satu dirok Dari ujung jari tengah Kalau yang jari tengahnya paling panjang sampai tulang siku ya nah. itu zira tidak tersisa kecuali satu zira saja fayasbiqu alaihil kitab tapi ternyata catatan amalan dia yang ditulis oleh malaikat dulu ketika di perut ibunya ketika berumur berapa 120 mendahului dia fa ya'malu bi amali ahli nal dan dia pun akhirnya beramal dengan penduduk amalan-amalan penduduk neraka maka masuklah orang itu ke dalam neraka ini mengajarkan kita takut, tapi kata Syekh Uthaymin, Alhamdulillah, bersyukur kita karena ada hadis lain yang menerangkan bahwa yang dimaksud beramal dengan amalan penduduk surga itu, yang tampak di mata manusia jadi manusia melihat dia orang soleh. Kemudian Allah menutupi aib kita, mengampuni dosa kita. Berikan kita husnul khatimah dan dukulul jannah. Allahumma harim. Orang melihat dia soleh. Salat, puasa, zakat, berjihad. Tapi ternyata hatinya kosong dari keikhlasan. Jadi dia secara zahir beramal saleh tapi hatinya tidak. Hal ini disebutkan dengan riwayat dalam sahih Bukhari sebagaimana diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalalah Al-Zaymin tentang seorang yang ikut perang perang Uhud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tampak keberaniannya, setiap musuh dia babat habis. Sehingga para sahabat yang lain memuji-muji Kata Rasulullah SAW, min ahdim nahr. Dia itu adalah calon penghuni neraka. Sehingga seorang sahabat penasaran yang mengatakan, al-zaman saya akan ikuti terus orang itu tak buntuti terus dibuntuti orang itu sampai suatu saat badannya kena panah. Fajrzaa, begitu terkena panah dia pun panik tidak kuat menahan panah. Maka dicabutlah pedangnya, ditusukkannya Walid bin ke dadanya dan ditekankan ke tanah sehingga pedang itu menembus sampai punggungnya dan mati. Tergopoh-gopoh sahabat yang melihat ini pulang pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, asyhadu annaka Rasulullah. Saya bersaksi engkau adalah utusan Allah." Wa bima? Kenapa kau bilang seperti itu?" maka diceritakan tentang orang yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam huwa min ahli nar. Tampaknya soleh, berziat. Tapi ternyata di akhir kehidupannya dia mengakhiri dengan amalan penduduk neraka. Namud bilahi min Sebaliknya. Wa inna ahadakum layaq ma la bi amali ahli nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira. Ada seorang di antara kalian yang beramal dengan amalan-amalan penduduk neraka. Sampai jarak dia dengan neraka tinggal satu zirah. <tuh> satu lengan. Satu hasta. Faya sbiku alaihi kitab Tapi ternyata catatan mendahului dia. Yang ditulis oleh Allah. Lewat perantaraan malaikat di hari 120-an. Di perut ibunya. Faya amalu bi amali ahlil jannah faya tkuluha. Maka dia pun beramal dengan amalan penduduk surga, akhirnya masuk ke dalam surga. Dan satu kisah nyata mencatat hal itu seorang sahabat yang bernama Al Usairim, Usairim ya, dari bani Abil Ashad, Abil Ashbal. Ya dia musuh besar bagi kaum Muslimin akan tetapi ketika Diserukan peperangan melawan kaum kufar, dia pun keluar ikut berperang bersama kaum muslimin. Ketika dicek di deretan kurban, ditemukanlah Al Usoirim dalam keadaan sakarat. Maka para sahabat bertanya, apa yang membawa kamu ikut perang bersama kami? Kata, apakah kamu keluar ini karena kamu membela keluargamu? Ini keluargamu ikut bersama kaum muslimin perang kamu membela keluarga. Ataukah kamu berperang karena rohbatan fil-Islam. Karena kamu cinta kepada Islam. Kata Al-Usairin radiyallahu ta'ala anhu. Al Bel-rohbatan fil-Islam. Saya berperang ini benar-benar karena cinta Islam. Hidayah masyaAllah. Di akhir kehidupannya. Kemudian dia pun menyampaikan Tolong sampaikan salamku kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa Maka meninggal dia Berita itu disampaikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wa Rasulullah sallallahu alaihi wa mengatakan Huwa min ahlil jannah Dia termasuk penduduk Sudah Kita gak akan merasa aman dengan, dengan membaca hadis ini Tidak bisa seorang pun merasa aman Ustadz, se ustad se-ustad-ustadnya Kiai se-kiai-kiainya Kaji se-kaji-kaji Solat sak-solat-solat Mu'adhin sak-mu'adhin mu'adhin ini Nanging boten-boten Tiang ingkan sakit jamin Bileh piang balipun Badi sedo Wanten ing atasing agami Islam Tidak ada satupun yang bisa menjamin Dirinya akan mati di atas agama Islam oleh sebab itu kita harus merasa takut dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wataala dan di antara doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW adalah ya mukan libel pulu sabitkan bila di ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.